Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina mulana muhammad bin abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Masih Masih menerangkan tentang Nabi Isa Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Umar Al-Bahili, bahawa Rasulullah mensifatkan dajjal dan fitnah-fitnah yang diperbuat oleh dajjal. Sesungguhnya tidak ada daerah di bumi ini Kecuali akan dimasuki Dajjal dan diinjak oleh Dajjal, termasuk Pasuruan tembok, semua kecuali Mekah dan Madinah. Padahal diriwayatkan Dajjal ini cuma 40 hari di bumi ini, tapi dalam 40 hari Dajjal ini sudah keliling semuanya Melebihi daripada kelilingnya calon DPR dan calon presiden untuk cari dukungan Masuk semua daerah Kecuali Mekah dan Madinah Tidak bisa dimasuki oleh dajjal Kenapa? Tidak ada lorong di kota Mekah dan Madinah kecuali ada malaikat yang sudah siap menghalangi menghadang nah kalau malah ekat ngelawan siapapun siapa bisa ngalahkan akhirnya si Dajjal ini mengambil posisi ada di Duraibil Ahmar ada di sekitar satu lembah atau satu pegunungan yang tandus di dekat kota Mekah. Di situ si dajjal bersama pasukannya menunggu keluarnya orang yang beriman dari Mekah dan Madinah. Dan Mekah dan Madinah untuk membersihkan daripada orang-orang munafik saat itu Dibuat tiga goncangan yang sangat berat Ada gempa atau lindu gitu. Tiga kali Orang yang mu'min tetap bertahan Tidak mau keluar dari Mekah dan Madi Orang yang munafik lebih baik menyelamatkan diri Keluar langsung ditangkap dajjal nya dajjal yaitu mengkafirkan orang Artinya orang yang beriman kepada Allah, dia paksakan untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Kalau tidak, maka dia, Dajjal ini akan memasukkan ke nerakanya. Kalau memang dia mengakui bahwa Dajjal itu sebagai Tuhannya, dia akan memasukkan orang itu ke surganya Jadi saktinya Dajjal, Dajjal ini hebat luar biasa Karena itu hati-hati kalau ada orang cenderung sama sakti-saktian Keluar Dajjal, wah jangan-jangan nyembah Dajjal itu orang Akhirnya Benar-benar kota Mekah dan kota Madinah bersih daripada orang-orang yang munafik Yang tinggal benar-benar orang yang sempurna keimanannya dan mantap keimanannya Hari itu disebut Yaumul Khalas Hari pembersihan Hari pemurnian Kemudian Seorang Sahabiah, perempuan, sahabat Tanya kepada Rasulullah Itu Syarik binti Abil Akar Ya Rasulullah, aynal Arab Saat itu mana orang Arab? Orang Arab itu gimana saat itu? Jidah dimasuki Kawet dimasuki Semuanya dimasuki Mana orang Arab? Maka Nabi menyatakan Orang Arab tinggal sedikit Kebanyakan mereka tinggalnya ada di Baitul Magdis Jadi nanti pusat Islam itu di Baitul Magdis Imam Mahdi ada di sana nanti Ada di Baitul Magdis Ini satu kabar bahwa insya Allah Baitul Magdis dikuasai umat Islam nanti Pemimpin mereka rojulun soleh kata Nabi Seorang yang soleh Ketika waktu masuk maghrib Coba dimatikan Ketika masuk maghrib Maka Dikumandangkan adhan maghrib Dan Qamat untuk sholat maghrib Imam Rajul Soleh daripada umat Muhammad ini masuk akan memulai sholat Turunlah Nabi Isa Ketika turun Nabi Isa Oh bukan sholat marib, sholat subuh ini ya Sholat subuh, sholat subuh maaf Ketika turun Nabi Isa Semua orang Riuh menyambut Nabi Isa Akhirnya Si imam ini tahu bahawa Nabi Isa turunnya, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah. Mereka mundur dari beliau mundur dari posisi imam untuk supaya Nabi Isa maju menjadi imam. Maka Nabi Isa memegang pundaknya sambil perintahkan tetap untuk maju. Tagadam Fasali Fa Inna Laka Ugiyat. Ini solat. Sekarang sudah dikawamati Dan sudah kamu yang harus jadi imam Maka sholatlah Terjadi sholat subuh saat itu Nabi Isa menjadi makmur Dan yang menjadi imam adalah Seorang sholat daripada umatnya Rasulullah SAW Yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam Wa imamukum minkum Kata dalam riwayat Muslim Bakal akan turun Nabi Isa bin Maryam Dan ketika Salat imamnya adalah Dari golongan kamu Wahai umat Muhammad Namanya Mah Yang disebut Al-Imam Al-Mahdi Ismuhu ka ismi Wa ismu abihi Ka ismi abi Namanya seperti namanya Nabi Muhammad Nama ayahnya Seperti Ayahnya Nabi Muhammad bin Abdullah Kemudian Ketika ada di Baitul Magdis Saat itu dikepung sama Dajjal. Jadi Dajjal ini mencari siapapun orang beriman Paksa untuk jadi Orang yang percaya dan mengimani kepada dia kalau enggak, disiksa habis-habisan. Sehingga orang beriman melarikan diri. Ada ke gunung-gunung, ada masuk ke gua-gua, ada ke hutan belantara. Markas Islam ada di Baitul Magdis. Mekah, Madinah, dilindungi Allah-Allah. Mempersiapkan untuk menyerang Baitul Magdis, waktu itu Dajjal dengan diikuti orang Yahudi, saat itu masih ada orang Yahudi 70 ribu pasukan Yahudi 70 ribu pasukan Yahudi maka ketika Nabi Isa memimpin untuk berperang saat itu bersama Imam Mahdi Melihat Nabi Isa Dajjal yang asalnya congkaknya setengah mati Satria Montrogoono langsung luntur kesaktiannya. Langsung si Dajjal tadi itu ibarat garam yang kena air meleleh. Artinya dia nggak berdaya, nggak sakti lagi, nggak perkasa lagi. Dan disitulah Nabi Isa menyatakan Inna livika barbah. La yasbuni biha Aku ditugus aku mempunyai satu pukulan yang tidak mungkin ada orang yang memukul kecuali aku kepada kamu wahai dan itulah kematian kamu dikejar itu Dajjal sampai masuk ada di Anlut daerah Lut di situlah terbunuh si Dajjal dan hancurlah pasukan dajjal dari golongan orang Yahudi kemudian nabi sallallahu uh, ke ke ke kemudian kaum mu'minin mengejar mereka ketahuilah disitulah kemenangan Islam dan hancurnya Bani Israel orang-orang Yahudi dikejar-kejar sampai diantara mereka sembunyi ada di pohon atau sembunyi ada di batu Maka pohon dan batu itu membantu orang Islam menyatakan Eh Muslim, di belangkaku orang Yahudi bunuh Tidak berkutik sudah mereka Illal ghargadah, kecuali pohon ghargadah Nah pohon ghargadah ini Macam-macam yang mengartikan ada Yang mengartikan itu cemara, ada macam-macam Ada pohon ghargadah itu pohon yang ada duri Karena itu adalah pohon biaraan orang-orang Yahudi. Dajjal ini siapa ya? Apakah raksasa? Enggak, dajjal manusia. Cuma manusia yang dikasih kelebihan oleh Allah, tapi bukan Menjadi satu kemuliaannya, istidroj Yang membuat dia tadi semakin congkak, semakin sombong Sampai mengaku dirinya adalah Tuhan Wah, saktinya hebat Karena itu jangan anda ini cenderung sama sakta-saktian Istiqomah, itu yang harus didahulukan Kadang-kadang dajjal dari itu Dibantu sama iblis dan setan. Jadi lue hebat kok David Coverpet atau lebih hebat dengan si Sima Baba apa nanti? Sei Baba yang ada di India. Nanti misal, misal, nih misal. Kamu cinta sama siapa? Cinta sama bapak kamu, cinta sama Kiai kamu, cinta Emana eh, kuburannya? Ini disuruh bangun sama tejal. Eh bangun, bapak kamu bangun, mak kamu bangun, kiai kamu bangun. Tapi sebenarnya itu adalah setan dalam gambarnya. Dia menyatakan, kau nggak tahu kami disiksa di kubur, salah menemui Tuhan. Ini Tuhannya kamu, Tuhan ampuni saya. Karena itu banyak orang yang murtad Dan menyembah dajjal Dajjal itu bagi-bagi roti Tidak bagi pabrik Cukup dengan tangannya Keluar gandum-gandum itu Cukup dengan tangannya Keluar nanti Apa namanya gula-gula itu Karena itu Kalau orang cenderung dengan kesaktian Bahaya itu Kalau ketemu dajjal Misalkan ya. warawali dajjal itu Padahal musuh Allah Subhanahu. Padahal. Dari kisah ini bisa kita ambil beberapa faedah, poin dan kesimpulan. Pertama, peperangan terus akan terjadi, terus akan terjadi sampai keluar Nabi Isa, baru di situ kedamaian yang ada, baru di situ kedamaian yang ada. Ini perang terus. Ini perang terus Syakdul Haraj. Jangan anggap akan bisa diselesaikan sama PBB, ya iso. Ini terus sih. Sampai nanti keluar Madin Islam Jaya, perang tapi terus. Terus keluar dajjal kacau lagi. Terus turun Nabi Isa, menang lagi umat Islam, udah damai. Maret sudah diterangkan kan? Saking amannya bukan hanya dirasakan oleh manusia antara domba dan serigala bisa berdampingan. Antara sapi dan macan bisa akrab. Antara unta dan singa bisa berkeliaran bersama, saking amannya. Di sini kita harus mengerti bahwa aman itu adalah karena pemimpin. Aman itu bukan karena keamanan, tapi karena pemimpin. Pemimpin pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil akan membuat daerah tadi itu aman Pemimpin maling, ya banyak maling berarti Pemimpin tidak jujur, ya berarti banyak pengkhianatan Pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik akan membuat daerah tadi itu aman, saudara. Tergantung pemimpin. Jangan dibuatkan pos keamanan per titik, per kampung, saudara. Buat pos keamanan per rumah kalau perlu, kira-kira aman. Kalau pemimpinnya tidak amanat. Kalau pemimpinnya tidak orang yang soleh. Tidak mungkin akan bisa aman. Tidak usah dijaga. Tapi kalau pemimpinnya orang soleh, aman insyaAllah. Dan itu terjadi. Zamannya Sina Umar bin Abdul Aziz. Itu terjadi. Nanti ada di zaman Imam Mahdi dan Nabi, Nabi Isa. Karena itu lah cari pemimpin, cari pemimpin yang soleh duduk saya ngeke duit saya ketemu kalau kamu yang cari pemimpin yang begitu kamu yang akan tertekan, kamu yang akan diperes nantinya faedah yang berikutnya yang lainnya yang ditakuti sama orang-orang yang jahat itu adalah Orang-orang yang takwa kepada Allah Orang-orang yang menegakkan kebenaran Itu yang ditakuti Anda lihat bagaimana Terjadinya kedoliman yang ada di atas dunia ini Itu akan bisa diatasi oleh orang yang takwa Oleh orang yang tegas Oleh orang yang membela kebenaran nantinya Bukan dengan senjata sebetulnya Senjata itu hanya Menjadi alat Tapi alat itu akan sia-sia Kalau memang yang membawa alat tadi itu Bukan orang benar Contoh Bawa tembak dan brand Tapi orang yang membawa tadi itu Adalah karena materi Dia akan nembak bukan musuh Yang menghasilkan duit apalagi untuk yang bawa bawa nembak itu dia bayar pokoknya apa caranya saya bawa pistol bawa brand padahal belum terlatih akhirnya yang ditembak koncone dewe pokoknya mutu peluru karena itu harus orang yang sebenarnya kalau seandainya yang ditugaskan keamanan, benar-benar dia mau mengamankan bukan karena materi, bukan karena tendensi aman, tidak ada yang ada, tapi berhubung kurang bener, itu ya tetap ada kecolongan tetap ada di curanmor, masih ada ping pinggir-pinggir polsek masih ada pinggir-pinggir polres tetap aja terjadi pembunuhan, walaupun ada di halayak rame Kenapa? Kurang benar. Cari yang benar. Berikutnya. Dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan jangan Anda gandrung dengan kesaktian. Tapi carilah keistiqomahan saking gedenge ya bik sakti golek sing ndak ndak setengah sampel di warawali nanti ya rambutnya panjang wali kenapa sile tidak mempan kukunya rambutnya uh, kukunya panjang sile tidak mempan kenapa bukan kukunya yang putung siretnya yang butung rambutnya panjang gutingnya gak mempan gak usah cari model begitu cari orang yang istiqomahnya bagus kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena kalau dibacok gak mempan Pak. kemuliaan di sisi Allah itu bisa diterima bisa dicapai bukan kalau dibakar itu gak hangus kemuliaan di sisi Allah, kalau kamu tadi itu melaksanakan perintah Allah dengan bagus meningkatkan yang sunnah dengan baik, dengan baik dan meninggalkan yang haram sejauh-jauhnya itulah kemuliaan dari Allah inna akramakum inda laib akum yang paling keramat, yang paling mulia, yang paling taqwa lah kalau karena kejadian-kejadian model begitu dia menjadi orang yang paling keramat Yoh Simbad paling keramat Nggak usah cari model begitu Oh Simbad itu Dikasih apa namanya lading, uh, Dikasih apa uh, Pancing itu Seperti pancing itu Kulitnya kemudian dieret ke atas Kak Buh-Buh Tapi kalau Sayyidina Umar Ditusuk Pas lagi sholat, mempan Sayyidina Utsman Ditombak, mempan Sayyidina Ali Disuduk, mempan Sayyidina Hasan Diracun, mempan Sayyidina Husin disembeleh mempan sohabat banyak Sainah Hamzah mempan Nabi Zakaria mempan Nabi Yahya mempan Oh berarti keramatan simbat hati-hati anda jangan cenderung model saking hebatnya, luar biasa usaha ini kepingin ketemu jin wiritan kepingin ketemu jin lu ada apa? ketemu jin tadi Boleh ono orang wali, cari orang yang istiqomah minta doa. Kok kepengin ketemu jin? Jin ini melenak mikon. Hati-hati, ini ini banyak terjadi dan ini kadang-kadang menjadi satu yang hebat. Satu yang hebat enggak. Ya, kita enggak butuh orang-orang begitu. Kita tidak memerlukan orang yang bisa menjadikan daun jadi duit kita gak memerlukan orang yang menyatakan yang bisa membuat air ini jadi susu kita tidak memerlukan orang yang bisa menjadikan apa batu menjadi emas kita perlu orang yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh kita perlu orang-orang yang bisa ngajak masyarakat ini bisa rajin berjamaah di masjid. Kita memerlukan orang yang bisa membina orang-orang yang bermaksiat sehingga menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pacondo nek sing kon. Akhiri wong kong pros kon warawajidhu, Bu. Karena itu, mari kita kembali lagi kepada aja model ini lihat nanti dajjal itu nanti akan tampil dengan model begitu dajjal itu akan tampil model begitu nantinya aneh-aneh dajjal itu nanti kok jadinya luar biasa dan itu diistidroh oleh Allah sama dengan Firaun Firaun dulu itu wow sakti pak Firaun itu tapi istidroh sakti orang-orang kalau sudah Petani-petani itu walaupun sudah sawahnya kering, tidak ada air Sungai Nil waktu itu Habis airnya Tidak bisa mengairi Sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka datang kepada Fir'aun Tuhan, kita perlu air Cuma sungainya Tidak ada air Gimana? Pilih surat dok Air, datanglah kamu karena hamba-hambaku memenukan kayak surat roro tekuh banyak Ya kalau orang tadi itu simpatik dengan sakti-saktian benar Tuhan teman. Tapi itu semuanya kadang-kadang Allah berikan kepada orang yang jahat, orang yang maksiat itu semata-mata adalah untuk membuat dia semakin congkak. Huh? Wahumli lahum inna matin. Itu adalah sebagai bentuk Allah memperdaya dia supaya dia semakin merasa hebat. Bayangkan Fir'aun ini 400 atau 500 tahun umurnya ngeluh ndak tahu mules ndak tahu enggak pernah sakit sama sekali untune pepek kekuatannya enggak pernah melemah tetap kuat tetap hebat semua keinginannya ada bisa dicapai selama itu lho gitu gak tahu mules udan ndak tahu dan punya kelebihan Fir'un itu makan apapun, minum apapun tidak membuang hajat kecuali 40 hari sekali tapi setelah melihat mukjizatnya Nabi Isa itu ular ular itu bukan ular ular sangca atau ular uh, apa piton, bukan itu ular gede-nya se-istalahnya Fir'un Lincanya setengah mati, mendekat Sama Fir'on, kaget, shock Akhirnya mencret 40 kali sehari Karena itu hati hati Tetap ukurannya adalah I, Iman Kalau Anda tidak ukuran Sama iman, engkau percaya sama yang Anda Itu paranormal Itu para-para-para bukan paranormal, paranormal enggak normal itu. Enggak usah ngikuti gitu-gitu. Ikuti orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang ibadahnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan orang begitu, lazimi. Lazimi. Jadi tugasnya kamu ini sebenarnya cari guru. Guru yang bisa membimbing kamu. Untuk mempunyai hati yang baik Guru yang bisa membimbing kamu Untuk kamu menjadi orang yang taat kepada Allah Guru yang bisa membimbing kamu Menjadi orang yang bertobat Daripada segala kemaksiatan kepada Allah Kalau kamu mendapatkan itu, lazimi Ikuti petunjuk-petunjuk dan bimbingannya. Kalau belum kamu mendapati itu Baca kitab-kitab yang bisa membimbing kamu ke sana sambil diniati mudah-mudahan dengan harapan mudah-mudahan Allah menemukan orang-orang yang bisa membimbing kamu dukun di yang paling pas akhirnya ngeracun nanti kamu jimat anti celurit anak jimat anti keris tombak ada coba kalau orang begitu ambilkan takut dudur lebok no kupingi jejean mandi apa ya ndak ayo lenda lebok no hirungi gejron udahlah kalau sudah waktunya ajal datang saudara Jangan pakai senjata. Dengan nyamuk demam berdarah mati. Dengan racunnya laba-laba bisa mati. Kalau sudah waktu ajal datang dari itu, dengan sengatan ular bisa mati. Kadang-kadang tidak -kadang pakai nyamuk, tidak pakai apa, mati diwi. Kenapa? Diambung truk. Itu semuanya sudah ditentukan. Wama tadri nafsun ma da taksibu gadan. Wama tadri nafsun bi ayi ardin. Namun manusia dari itu. Tidak mengerti apa yang ia perbuat esok hari Rencana-rencana banyak Tapi kadang-kadang kafan akan membungkus dia esok hari Dan manusia tidak tahu di mana dia mati Dia tidak bisa menentukan mati saya ada dalam rumah Kadang-kadang tergeletak ada di jalan raya Kadang-kadang juga ada di rel sepur kadang-kadang di rumah sakit kadang-kadang ada di stadion lagi olahraga mati umat adri nafsun bi'ayyi ardin tamud karena itu jadilah orang yang soleh dimanapun kamu kedatangan ajal apapun matinya kamu, kamu tetap menjadi orang yang diridui oleh Allah Orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Khatmul Qur'an Besok malam Di pondok pesantren Salafiyah Kiai Haji Abdul Hamid Tidak disediakan kendaraan Karena itu Berangkat sendiri Tapi tetap patuh Dengan aturan lalu lintas Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur Sehat walafiyat Zahir maupun batin Amin Allahumma Amin